Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahu wa wala wa, wa ba'd ba Qalaullahu ta'ala fi kitabihil karim Naud billah nas shaitanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Laqud kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Dimankana yarjullahu al-yawmal akhir Wazakarullaha kathira Sadaqullahu al-azim Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita sampaikan pada jenjudan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Bapak dan ibu yang saya hormati DKM yang akan segera ada regenerasi Para tokoh masyarakat, para alim ulama, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk kedua kali saya hadir di sini. E, seingat saya waktu itu ada anugerah Idul, Idul Fitri, Pak ya. Idul Fitri, saya hadir di sini di ikan khutbah dan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu kembali <tuh> dalam waktu yang singkat ini ya, kita ingin mencoba melakukan refleksi refleksi itulah satu kemampuan berpikir secara merenung dan merenung tentang sesuatu yang dari berbagai perspektif dari berbagai sudut pandang untuk menemukan hikmah untuk menemukan ajaran untuk menemukan inti untuk menemukan mawizoh dari setiap fenomena dari setiap yang kita lihat ini kepengkapan berpikir reflektif Ini penting, jadi banyak fenomena atau gejala yang kita lihat sehari-hari, tapi kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik fenomena itu. Misalnya ada orang menangis, nah kita mesti melihat mengapa dia menangis, ada seribu, seratus, seribu, Alasan mengapa dia menangis. Orang bahagia menangis juga kan ini. Kurang kedengeran ini Pak. Oh, ini enggak storing ini. Uh, ya baiklah, makasih Pak. Ada orang menangis, ada orang terdawa dan sebagainya. Nah hadirin sekalian, dan uh, Dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Quran Antara lain tadi surat Al-Ahzab Surat 33 ayat 21 Allah dengan tegas mengatakan Sungguh ada buat kamu sekalian Pada diri Rasulullah itu Hasanah ah hasana. jadi Kita bersyukur oleh Allah diberikan satu model, jadi model bagi kehidupan kita. Tapi dalam Al-Quran tadi dikatakan dia baru menjadi model bagi orang yang yarjuloh. Di Nabi Muhammad itu baru berfungsi menjadi model bagi orang yang yang yang yang yarjullah. Di dalam tafsir Al-Maraghi yarjullah pada juz ke-7 disebutkan ayarju sawaballahu wa yakhau iqobahu bil akhirah. Yang mengharapkan pahala dari Allah dan takut akan siksaannya. Itu yang akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh. وَزَكَرَ اللَّهَا قَزِيرًا dan selalu mengingat Allah atas segala anugerahnya demikian besar nah hadirin sekalian eh, sebagai satu model yang baik sebagai good performance eh, ini sudah menjadi catatan sejarah dan diakui Bahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah juga mengakui tentang bagaimana Rasulullah sebagai model sehingga Allah sendiri menyatakan memberi rahmat, memberi ucapan selamat, memberi apresiasi. Dalam Quran kita membaca ayat Innallaha alloha wa malaikatahu yusoluna ala nabi. Ini enggak main-main, Allah dan para malaikatnya memberi apresiasi, memberi hormat. Siapa lagi yang selain Allah enggak ada, itu demikian tinggi pengakuan Allah dan para malaikatnya terhadap sukses story keberhasilan Nabi Muhammad s.a.w. Lalu kita juga harus mengapresiasi. Yaihualladzina amanu Berarti kita ini Solu alaihi Wasallimu taslimah Solu ini kalimat perintah Jadi Memberi apresiasi Menghormati Ucapkan selamat kepada Nabi itu Wajib Solu alaihi Ekspresinya seperti apa ya Bisa dengan ucapan seperti ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali amman. Dan yang terpenting lagi adalah dengan perbuatan yaitu dengan berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akan lebih efektif, akan lebih nampak. Nah ini baru saja kita bermaulid Nabi ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diingatkan kembali tentang pentingnya kita mengapresiasi dan meneladani akhlak Rasulullah. Dalam sempatan yang singkat ini, kita bertanya mengapa Rasulullah bisa sukses. Dan tentu kita semua sebagai umatnya juga ingin sukses. Ada beberapa yang bisa kita catat. Pertama, Rasulullah itu Bekerja keras Bekerja cerdas Dan tuntas ini Bekerja keras dalam arti Mengerahkan segala daya Dan kemampuannya Allah memberikan kita Fisik Allah memberikan kita panca indera Allah memberikan kita Kekuatan intelektual Allah memberikan kita kekuatan spiritual Allah memberi kita Kekuatan power soul, jiwa ini dikerahkan semua ya, ini, ini ya. kalau ini dikerahkan semua nanti hasilnya karya-karya besar mungkin kita pernah berkunjung ke Eropa sana ya. ke Eropa Barat atau kemana kita lihat karya-karya besar itu sebenarnya hasil kerja keras. Bazlul mengerahkan seluruh itu. Nah, ini kita kadang-kadang ini ya. Itu. Kalau mahasiswalah kadang-kadang ya kita lihat sebenarnya dia bisa membuat karya yang besar, karya yang bagus, tapi kadang-kadang untuk mengeksplor, mengeluarkannya itu Dan kadang-kadang pendidikan sendiri juga memang terlalu doktriner, pendidikan terlalu buku. Pendidikan itu tidak merangsang anak untuk mengeluarkan potensinya. Lebih pada model mengisi air ke dalam gelas itu. Bahkan yang lebih berbahaya lagi adalah pendidikan itu masih ada yang membonsai, anak-anak itu dibuat takut ngomong gitu. Tidak mampu mengeksplor. Tapi sekarang kita tahu kurikulum 2013 itu arahnya eksploratif. Dengan pendekatan saintifik. Anak-anak itu disuruh didorong agar potensi fisik, pancaindra, akal itu keluar. Itu artinya kerja keras. Yang kedua adalah melakukan kerja cerdas. Jadi ada pemikiran yang mendalam di situ untuk mengatur satu strategi. Ini banyak contoh-contoh kerja cerdas. Misalnya saja ketika Rasulullah menghadapi dua kekuatan besar antara musyrikin Mekkah dan komunitas Yahudi yang ada di Khaybar. Komunitas Yahudi yang ada di Khaybar itu begitu besar. Jumlahnya puluhan ribu. ...musyrikin Mekah juga banyak. Dan antara Yahudi di Khaybar dengan musyrikin di Mekah ini... ...melakukan kerjasama dia Aydin. Membangun koalisi untuk menghadapi Nabi Muhammad SWT. Ini butuh kerja cerdas. Maka pada waktu itu Rasulullah memecah kekuatan. Yaitu dengan melakukan gencatan senjata dengan kaum kafir Quraisy di Mekah melalui perjanjian Hudaibiyah. gencatan senjata supaya fokus perhatian itu kepada penduduk Khaibar. Yahudi di Khaibar. Nah, di dalam klausul perjanjian Hudaibiyah itu ada poin-poin yang tidak yang kurang menguntungkan untuk jangka pendek. Misalnya kalau ada orang-orang muslim tertangkap oleh kaum kafir Quraisy maka mereka tidak wajib mengembalikan orang muslim yang ditangkap itu. Sebaliknya kalau ada orang Yahudi yang ditangkap oleh kaum oleh umat Islam, maka umat sama wajib mengembalikan mereka. Ini satu poin yang tidak menguntungkan untuk jangka pendek. Selain itu mereka juga tidak mau dokumen perjanjian itu ada kalimat syahadat. Tidak mau juga ada kalimat basmalah. Dan tidak mau menyebut disitu Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Maunya Muhammad bin Abdullah. Ini dokumen perjanjian hudaibiyah seperti itu. Karakter simbol Islamnya harus di-tip-ek. Posisi Nabi sebagai Rasul di didilet. Ini satu dokumen yang mengandung poin-poin yang kurang menguntungkan. Tapi oleh Rasulullah, itu untuk demi tujuan jangka panjang, yang lebih besar baik saya tanda tangani. Nah melihat dokumen seperti itu, banyak para sahabat pengikutnya yang membodoh-bodohi Rasul. Bagaimana dokumen kok begini mau ditandatangani tangani. Kata sebagian sahabat sudah saya gak mau ikut campur lah. Ini dokumen tidak cerdas ini Tapi untung ada Abu Bakar Sudahlah kamu jangan sok tahulah Nah atas karisma Abu Bakar Mau juga mereka mengikuti Nah akhirnya terjadi perjanjian Hudaibiyah Konsentrasi khusus melenghadapi kaum Yahudi Khaibar Terjadi pertempuran perang Khaibar Ternyata orang Yahudi yang puluhan ribu itu dapat dikalahkan. Dan disitu umat Islam mendapat harta rampasan perang luar biasa antar lain tanah. Ya, tanah rantasan perang mau dibawa pulang bagaimana? Tanah susah kan? Ya. ya Akhirnya sudah pada waktu itu mulai konsep wakaf. Jadi konsep wakaf dalam sejarah itu setelah perang khaibar. Karena tanah-tanah itu enggak bisa dibawa. Kata Nabi, sudahlah pada penduk kamu garap itu tanah. Tapi jangan dijual itu. Ambil manfaatnya. Itu definisi wakaf kan itu. Sesuatu yang menetap modal pokoknya itu enggak boleh hilang. Hadirin sekalian setelah Haibar kalah. Maka orang kafir Quresh yang ada di Mekah yang tadinya begitu ngotot. Itu nyalinya langsung ciut. Dan begitu Rasulullah masuk ke kota Mekah tidak ada perlawanan sama sekali. Kata Abu Bakar Siddiq, tuh siapa yang cerdas katanya. Bukannya jangan so tahu, nah, ini ini pendidik dengan otak yang cerdas. Dan kerja tuntas. Jadi tuntas dalam arti seluruh aspek kehidupan. Itu ditata. Nah dari sini apa refleksi kita hadirin sekalian bahwa Rasulullah itu memang berbeda mungkin dengan para nabi lain kalau nabi lain itu perjuangan kadang-kadang menggunakan cara-cara extraordinary menggunakan mukjizat nabi Musa membelah laut, nabi Isa misalnya menghidupkan orang mati nabi Ibrahim dilempar, nabi tidak menggunakan cara-cara seperti itu karena cara-cara mukjizat itu gak bisa dicontoh sama umatnya paling mengagumi aja, kagum, habis kagum mau ngapain? di Rasulullah belum lebih memilih kerja tuntas, kerja cerdas dan kerja keras. Ini nih, ini, ini yang menarik ini. Dan kalau ini kita kaitkan dengan relevansi tantangan globalisasi masih sangat pas ini. Nah, lewat lalu apa sebenarnya? Kehebatan itu yang bisa mukjizat nabi itu apa kalau begitu? Mukjizat nabi lebih terletak pada Al-Qur'an. Al-Qur'an yang diamalkan. Nah, kita sering juga mukjizat Qur'an ini lebih melihat pada redaksinya apa yang enggak bisa dicontoh kalimatnya. Oke, okay, itu benar. Tapi kalau memahami mukjizat Qur'an hanya sekedar bahwa ayatnya enggak bisa ditiru dan sebagainya itu jatuhnya juga hanya sekedar mengagumi manggut-manggut. Oh iya. Yeah. Itu tidak salah, itu benar. Tapi yang lebih penting mukjizat Quran itu adalah praktek Ini akan magician, ini akan bisa merubah. Sebab kalau memahami Quran mukjizat dari struktur kalimatnya dan enggak bisa ditiru Ya kita mengagumi, mengimani, kuat Tapi magiciannya gak ada itu ledahkan dunianya tidak ada Yang bisa diterapkan adalah Yang bisa melakukan perubahan itu Apabila praktek dari Quran itu. Nah terus terang hal dirin sekalian Untuk bisa mempraktekkan Quran Itu butuh ilmu bantu Ilmu-ilmu bantu. Butuh kecerdasan. Kita sering melihat banyak orang hafal Quran, Alhamdulillah. hafal Quran, ya itu bagus sekali hafal Quran. Tapi lebih bagus lagi kalau itu dipraktikan. Saya sering bilang, orang hafal Quran itu seperti ayam ngeremin telur. Tapi telurnya enggak netas, gitu ya. Bagaimana telur di kerame tapi menetas, itu butuh ilmu bantu. Tanpa itu, maka jatuhnya ya sekedar dapat pahla. Ya itu bagus. Tapi kita bukan hanya pahala yang didapat, satu magician, satu perubahan besar adalah butuh kecerdasan untuk memahami Al-Quran dan butuh ilmu bantu. Contoh saya ingin berisatkan Surat Yasin, Pak. Di dalam surat Yasin itu kita baca Subhanallazi khalaqal azwaja mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la Ini ayat ini riset besar, Pak. Riset Maha Suci Allah Yang menjadikan segala sesuatu berpasangan. Agwada. Apa mimmatumbitul ar? Dari yang tumbuh di bumi. Sudahkah kita riset terhadap tumbuh-tumbuhan? Untuk menghasilkan satu riset besar. ya Ini akan menghasilkan satu manfaat khasiat dari tumbuh-tumbuhan. Yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hidup. Bahan makanan, minuman, obat-obatan mi Sekarang sudah banyak ya hasil riset herbal itu. Hasil risetnya itu. Wa min anfusihim riset terhadap diri kita. Wa min malaikat lamun dan riset terhadap yang belum diketahui. Nah ini. Ternyata yang meriset itu ternyata Thomas Edison Thomas Edison menemukan sesuatu pasangan pada energi listrik. Positif dan negatif itu menghasilkan coba bagaimana manfaat listrik bagi kehidupan manusia di dunia? Luar biasa. Bisa merubah pola sistem pelayanan kehidupan. Coba ibu-ibu sekarang kan masak di rumah udah pakai listrik semua kan? Dulu waktu saya sampai kecil itu masak nasi itu pakai tungku. Pakai tungku terus pakai kayu, musim hujan kayunya basah, wah udah kelilipan mata gitu. Sekarang pakai listrik chest, 10 menit sudah matang. Itu Thomas Edison yang menemukan Pak, itu surat yasin Pak. Kita pegang surat yasinnya, penemunya tuh orang lain. Magiciannya itu lain, kenapa? Ini tidak dipakai. Jadi menggunakan quran perlu kecerdasan. Nah ini Rasulullah SAW itu luar biasa. Bang, suksesannya itu ya. Terus ada lagi nih soal energi ini. Ini surat Yasin juga, surat energi kita bergini. Di dalam ayat lain, Alladzi ja'ala lakum, Minas syajaril ahdori narod Dialah Allah yang menjadikan sesuatu Energi dari sesuatu uh, Syajaril ahdor Dari tanaman yang hijau Dialah yang menjadikan dari tanaman yang hijau Itu satu energi Minas ahdori narod fa'iza'an tu minhutu qidun dan pada saat itu kamu memasak ini riset tentang bioteknologi ini surat yasin pak ini surat yasin ini. bioteknologi jadi kita oleh surat yasin bahwa ada energi alternatif ini kita mungkin berapa puluh tahun lagi minyak habis nih Terus ada energi alternatif Nah ini mungkin suatu saat saya baca di media, itu ada seorang petani, peternak sapi di Jawa Tengah. Ternyata dia dari kotoran sapi, dia masukkan ke dalam tong, dan dia salurkan pakai pipa, ternyata itu bisa keluar gas. Kotoran sapi itu kan dari dari rumput yang hijau itu Pak. Keluarga sendiri Itu contoh kecil ini Nah hadirin sekalian Jadi ini Dengan Al-Quran Dan Al-Quran yang pertama Kali turun itu ternyata Soal riset Ikhra Bismillahirrahmanirrahim Sampai dua kali itu Ikhra itu membaca Membaca itu arti harbiahnya itu mengumpulkan Mengumpulkan itu artinya riset Membaca, menganalisa, mengobservasi, mengkomparasi, mensintesis, mengevaluasi, memverifikasi. Hasilnya adalah temuan-temuan. Dengan adanya semangat membaca, maka pusat peradaban dunia yang pada waktu itu berpusat di India, berpusat di Cina, di Mesopotamia, di Yunani, di Persia, di Mesodenaya, Dan di negara lain itu berpindah ke dunia Islam. Ini magiciannya, ini ledakannya. Selama tujuh abad dunia Islam memimpin peradaban dunia. Pusat perabadan dunia pindah ke Mekah, Mekah, Madinah, Kufah, Basroh, Mesir, Baghdad pindah ke dunia Islam. Dan melahirkan toko-toko besar. Walaupun yang kita kenal sekarang lebih banyak tokoh agamanya ya. Dalam bidang tafsir, hadis, fikih, tasawuf, akhlak. Tapi kita tidak membaca lebih lanjut. Bahwa sebenarnya tokoh-tokoh yang menghasilkan ilmu-ilmu modern. Seperti kimia, fisika, matematika, kedokteran. Itu ternyata orang-orang Islam. Al-Khwarizmi Al misalnya Itu adalah seorang peneliti di bidang ilmu pengetahuan Di bidang fisika Ibnu Sina oh ini, Yang oleh UNESCO dijadikan sebagai lambang ketinggian peradaban dunia Apisina Ward Dia seorang ahli filsafat, il ahli ilmu jiwa, ahli astronomi Dia juga ternyata ahli kedokteran bahkan ahli tasawuf. Oleh sebab itu oleh UNESCO Ibnu Sina ini dijadikan lambang ketinggian peradaban dunia dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, ini yang disebut sebagai mukjizat. Mukjizat dalam bentuk sesuatu yang bisa melahirkan hal-hal besar yang tidak terduga sebelumnya. Hadirin sekalian, yang kedua, Rasulullah sukses itu karena Merubah paradigma Seseorang untuk Memberi peluang Yang sama pada semua orang Dengan ukuran-ukuran yang Bukan ukuran-ukuran yang bersifat primordialisme, kelompok, warisan, atau hal-hal lain yang tidak didasarkan kepada prestasi. Jadi dulu kita tahu kan bahwa kepemimpinan, status sosial itu adalah milik kaum elit sosial. Masyarakat yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai syu'ub. Su'ubiyah, kebangsaan, atau kobail, kelompok. ya Dulu pokoknya kalau dari keturunan ini, mau pinter, mau bodoh, mau cakap, pokoknya itu hak monopoli dia. Nah oleh Rasulullah, dirubah paradigma berpikir, bahwa kata Rasulullah, siapapun dalam Islam punya hak yang sama, Untuk menempati berbagai posisi strategis asalkan dia berprestasi. Ini satu perubahan, berpikir. Siapapun ayyukum ahsanu amalah, inna akromakum inda allahi Nah dari sinilah maka semua orang bergabung. Karena dia punya harapan yang sama maka bisa terjadi mobilitas vertikal dari kelompok. Ya, orang yang tadinya tidak diperhitungkan, grassroots, itu dalam Islam bisa punya peluang, bisa naik. Nah ini, satu konsep ini dituangkan antara lain di dalam piaga Madinah, Misakul Madinah. Dan ini yang disebut oleh Robert Bela sebagai satu lompatan sejarah yang melebihi 14 abad dari masanya. Jadi cara berpikir ini melompati. Jadi jari -jari cara berpikir bahwa otoritas, kekuasaan dan sebagainya itu adalah semula hanya memiliki kaum elit, berdasarkan kelompok dan kesukuan itu dirubah. Bahwa peluang ini semua sama dengan dasar prestasi. Nah dari sinilah kemudian Rasulullah mampu mempersatukan umat. Karena memberi peluang yang sama. Ini yang catatan yang kedua kita lihat. Yang ketiga hadirin sekalian adalah terletak pada Rasulullah memberikan pelayanan yang memuaskan. memberikan pelayanan yang memuaskan apa customer satisfaction ini bisa kita lihat di dalam praktek perdagangan Rasul usia 12 tahun sampai 40 tahun Rasulullah ikut berniaga sukses story Rasul dalam berdagang itu dicatat antara lain oleh Afzalur Rahman Afzalur Rahman menulis buku Muhammad Estrader. Muhammad sebagai pedagang. Dan ternyata dagang Rasulullah itu sukses. Kesuksesan Rasulullah dalam berdagang, kalau mudah sekarang itu, karena terpercaya, trusted. Keterpercayaan itu terjadi karena Rasulullah memberi pelayanan yang memuaskan dan tidak membohongi pelanggan. Sehingga kalau para pelanggan dalam mencari barang, itu yang pertama sekali adalah Rasulullah. Rasulullah barangnya sudah habis, dagangannya sudah habis, baru yang lain. Pernah satu saat para pedagang lain membekot. Dengan menurunkan harga, ternyata tetap dagangan Rasulullah itu yang paling laris. Karena ketika harga diturunkan, masyarakat malah makin curiga. Jangan-jangan barang boleh nyolong. Malah curiga. Nah, karena memberikan satu pelayanan yang memuaskan dan juga amanah. Jadi kalau barang ini ada kecacat, ada kurang diberitahu. ini kurang Jadi customer itu merasa yakin. Ini yang kemudian Rasulullah disebut gelar Al-Amin terpercaya. Dan dari situlah kemudian banyak orang yang menaruh saham dan pemegang saham terbesar antara lain Siti Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Nah, di sini sudah dalam konsep ekonomi modern ini, ini kan disebut dengan benchmarking. Dari benchmark ini orang terpercaya lalu Tidak bisa melayani, maka terjadi proses diversifikasi, membuka jaringan lebih banyak. Ini yang disebut dengan franchise. Dia kan sini banyak nih franchise-pranchise. Karena dia sudah benchmark, sudah trusted. Contoh misalnya KFC atau apa. Itu dia punya ramuan menunya itu sudah terstandar dan bisa diterima oleh jutaan lidah manusia di dunia. Tidak kadang-kadang misalnya kemasak ini kadang-kadang garamnya kebanyakan, kadang-kadang kurang, tidak begitu. Pak Jadi customer itu merasa, nah Rasulullah itu ini, praktek itu sudah ada pada diri Rasulullah. Atau kalau kita baca manajemen yang diterapkan oleh Jepang, ya, TQM, Total Quality Management yang prinsipnya itu, memberi pelayanan yang memuaskan, perbaikan secara terus-menerus, dan ada kerja keras, sebagaimana dipraktekan oleh Jepang, dan Jepang membawa kepada kemajuan, kita enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Gitu. Pada diri Rasulullah itu sudah, sudah ada. Tetapi kok kita tidak bisa membacanya itu kan? Ini yang saya bilang tadi, membutuhkan kecerdasan dan butuhkan ilmu. Ini di dalam bidang, karena itu tidak heran ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah itu mas itu 20 ekor ontang. Satu jumlah yang orang Arab paling kaya pun waktu itu enggak, belum pernah ada. Jadi kata lain Rasulullah ingin menunjukkan bahwa sukses itu bisa terjadi. Wawajadaka'a ilan fa'agna, itu dalam Al-Quran disebut kau temukan bagaimana nabi dalam keadaan ailan tidak punya apa-apa, dalam keadaan papa dan miskin. Fa'agna. Rasulullah sukses. Kunci sukses Rasulullah lainnya tentu sikap dan pendekatan dia yang di dalam oleh qori tadi dibaca itu surat Ali Imran ya 159. Itu sikap yang lintalahum sikap yang lemah lembut sikap yang bisa membuat orang menjadi nyaman, bisa menjadi orang itu tidak merasa eh uh, gelisah dan seterusnya. Nah, ayat tadi itu antara lain dalam tafsir disebut itu turun antara lain waktu perang Uhud. Perang Uhud itu kalah kita. Padahal waktu awal-awal perang Uhud duduk kita menang sudah Berdasarkan strategi Rasul, ini posisinya seperti ini, ini pasukan kapaleri, pasukan pengunggak kuda, pasukan pemanah, itu sudah diatur. Yang menempati posisi Gunung Uhud itu pasukan pemanah. pada waktu perang Uhud tahap-tahap pertama itu menang. Menang itu. Karena menang itulah banyak musuh berjatuhan, banyak gonimah. dan sisa musuh lainnya sudah pulang ke sana, sudah jauh. Lalu kaum apa, pasukan yang ada di Gunung Uhud ini turun ke bawah. Dia ngambil gonimah itu. Asyik Mbulgonima sudah ter, apa, harta rampasan perang. ya Nah musuh yang tadi sudah jauh itu, dia balik lagi. Dia balik lagi, dia naik Gunung Uhud sebagai pertahanan strategis, dikuasai sama mereka. Dan disitulah kemudian pasukan Rasulullah dapat dikalahkan. Dan Rasulullah juga diceritakan menderita pada waktu itu. Nah, setelah perang itu luar ribut loh, saling menyalahkan. Kata yang muda ini gara-garanya saya kan bilang tadi. Ini perangnya nih mesti perang kota, kata anak muda ini. Perangnya perang kota. Karena kita sedikit. Kita lebih menguasai kalau perang kota, kata yang lain. Ya, perang terbuka. Tapi karena lebih banyak yang memilih perang terbuka,nya Rasulullah Juga tahu pada waktu itu perang terbuka ini berat. Karena itu Rasulullah menggunakan kecerdasannya dan ternyata perangnya menang. Tetapi strategi yang ditetapkan Rasulullah ini dilanggar. Ini jadi kalah. Nah saling menyalahkan ini gara-gara kabu ini kita jadi kalah. Nah dalam keadaan seperti itu Rasulullah tidak memarahi siapapun. فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ Tidak ada yang dipersalahkan. Mereka semua dirangkul, ya, bahkan, وَلَوْ كُنْتَ فَضْزًا غُلِي زَلْقَدْ لَنْفَدْتُ مِنْ Andai kata saling dipertentangkan satu dan lainnya, dan ada yang satu diperlakukan keras, lanjut, mereka akan lari. لَنْفَدْتُ مِنْ هَوْلِكِ Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Fa'fu'anhum. Wah, ini kan itu. Dah saling memaafkan. was lahum. Wasyawir Dan membulatkan tekad lagi sudah. Kalau kita sekarang ini dalam keadaan begini, lihat masa depan. Kita tekadkan untuk masa depan kita bisa meraih kemenangan. Fa'iza pa az-zamta, patawakal, ala'allahu. Innalloha yuhibbul mutawakilin. Hadirin sekalian, saya kira ini beberapa catatan yang sesungguhnya ini sudah sering kita baca ya. Cuman saya mungkin melihat dari tadi. melakukan refleksi lagilah Menemukan apa sebenarnya? Di balik fenomena ini ternyata ada rahasia rehabsia besar yang tidak kalah dengan konsep-konsep yang dibikin oleh para ahli manapun di dunia ini ya. Bahkan banyak konsep-konsep yang dibuat para ahli, itu menginspirasinya dari kesuksesan Rasulullah SAW, termasuk saya bilang tadi, di dalam berbisnis. Nah cuman kita tadi tidak bisa menangkap esensinya gitu ya. ya Kita pengikut Rasulullah tapi dagangnya rugi melulu Pak, gimana ini, <gimana> dagangnya kalah sama bagaimana ini itu Dagang kita kalah, pengembangan ilmu kita kalah, temuan-temuan kita juga enggak ada. Nah, ini barangkali yang saya bilang, memerlukan kecerdasan dan butuh bantuan ilmu lainnya. Itulah sebabnya ajaran Islam selalu menyuruh kita berpikir, ya dan selalu menyuruh kita belajar. Belajar sampai akhir hayat, minal mahdi illallah Karena tanpa dukungan berbagai ilmu, maka ya kita tidak akan menemukan tadi hasiat kesuksesan Rasulullah itu enggak akan kita temukan ya. Saya misalnya sering baca tokoh-tokoh yang saya sebut ilmu-ilmu lain itu sosiologi, antropologi, psikik itu penting itu. Saya sebut saja Ali Imran ayat 104. وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَّا الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْحَوْنَا الْلِلْمُنْقَرِ Itu satu ayat ketika kita punya ilmu-ilmu bantu, itu bisa melahirkan konsep dan teori. Saya baca tulisan Kunta Wijoyo misalnya, ternyata dari ayat itu dia bisa melahirkan konsep ilmu sosial propetik yang bisa mengatasi kebuntuan kegagalan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu sosial profetik berdasarkan ayat tadi gitu ya. Pertama adalah membebaskan manusia dari keterikatan pada struktur-struktur yang membuat dia tidak berdaya. Ini yang disebut dengan liberasi. Bukan liberalisasi, Pak, liberasi. Ukhrijat linnas Yang kedua adalah memperlakukan manusia dengan baik. Ikan qrijat minnas ta'muru nabil ma'ruf. Dan yang ketiga adalah transendensi. Bagaimana usaha kita ini tidak lepas dari tujuan ibadah kepada Allah. Wa tuqminu billah. Ini konsep ilmu sosial seperti ini yang bisa mengatasi problema sosial sekarang saya kira demikian bapak-bapak dan ibu yang saya hormati saya kembalikan kepada Bapak moderator Ini ada waktu 15 menit silahkan selanjutnya saya buka sesi tanya-jawab mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ya ada yang mau bertanya sila silakan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Uh, setelah mendengar penjelasan Bapak demikian baiknya saya kira kami semua mungkin sudah pernah mendengar, membaca bahkan secara ini sering mengeterapkan Pak tapi Hanya sedikit bahkan kurang memahami secara praktek Pak. Nah ini bagaimana langkah atau cara kita memberikan pengertian atau me edukasi baik diri kita maupun orang lain. Contoh-contoh banyak yang dianohkan oleh Nabi kita dan bahkan oleh ulama-ulama yang lain. Tapi dalam praktek sehari-hari Pak kita sebagai umat Islam seringkali melihat sesuatu yang tidak layak, mulai dari pelanggaran kecil sehari-hari baik di lalu lintas kehidupan sehari-hari pedagang memberikan pengarahan pada anak pada tetangga, pada kawan, bahkan yang lain-lain nah ini, mohon bisa memberikan masukan Cara yang efektif, berkala, tapi membawa hasil yang besar, Pak. Itu tadi yang berpekerja keras dan cerdas tadi. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaan yang baik. ya e, Pertama memang perlu pengembangan wawasan yang lebih luas karena isyarat-isyarat Rasulullah itu itu terkadang dalam bahasa simbol. Simbol itu itu kalau tidak ada wawasan susah memahami simbol itu. Dan itu juga terkadang bersifat teori. Jadi ini pengembangan wawasan, Pak. Sebagai contoh misalnya An-nazofatu minal iman, ya. Itu hadis kan. Kebersihan sebagian dari iman. Itu kita baca di mana-mana itu ya. An-nazofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Tapi umumnya itu ya peduli terhadap kebersihan itu rendah, Pak. Ya, kepedulian terhadap kebersihan itu rendah. Umumnya belum maksimal kebersihan fenomena ini implikasinya pada rendahnya derajat kesehatan misalnya. Nah, kenapa kira-kira di situ kenang walaupun ada hadis itu ditulis an iman tulisannya besar. Itu ketika tidak ada perangkat lain untuk mendukungnya itu enggak akan ter akan terwujud kebersihan itu. Ya kalau ahli manajemen itu bilang harus ada 4 M, harus ada man-nya, orangnya ada enggak? Yang terlatih untuk menangani kebersihan. Yang M yang kedua money, uangnya dananya ada enggak untuk kebersihan itu? M yang ketiga metodenya, metodenya ada enggak itu? Terus machine-nya, alatnya ada apa Tidak. Nah, jadi walaupun ada anazopaduminal iman Ketika 4M tidak ada ya Kebersihan tidak akan terwujud gitu. Bah. Nah ini Bahkan Dari hadis itu sebenarnya Itu memberi implikasi Munculnya industri Yang bisa melahirkan alat-alat kebersihan Coba kalau kita teliti Alat-alat kebersihan yang bisa Menghasilkan Dana yang tidak sedikit Triliunan Dari alat-alat kebersihan saja. Itu karena dia bisa menangkap makna dibalik hadis ini dengan ilmu bantu. Hasilnya seperti itu. Nah kita katakanlah ini terbatas pada teks itu saja, tapi mengelaborasinya, mengembangkannya itu. Nah, jadi ini yang pertama Pak, jadi memberikan perluasan wawasan, bahwa untuk mendukung satu ajaran itu butuh. Nah, maka ketika du, ketika misalnya method itu sudah masalah manajemen. Money itu berarti masalah dana. Men itu berarti masalah SDM, masalah pelatihan dan lain-lain. Nah, ininya yang enggak dikerjakan. Itu nah, yang kedua tentu yang lebih praktis abah sekalian ini kenapa itu karena tidak ada contoh, Pak. Tidak ada model. Maka Rasul telah tadi dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum hasanah. Model ini yang tidak ada. Nah, maka strategi pendidikan sekarang itu dirubah, Pak. Dirubah dari yang sifatnya abstrak, teori kepada Pendekatan model sekarang ini. Maka pendidikan dimulai dari modeling, memberi contoh, misalnya saja ajaran tentang jujur. Nah praktek jujur itu kayak apa? gitu ya. Itu di sekolah itu pernah ada satu proyek warung jujur katanya kan? Warung jujur gitu. Jadi praktek kejujuran ini yang enggak ada. Disiplin, praktek disiplin itu kayak apa? Ini yang tidak ada, maka sekarang penilaian di bidang karakter ini Itu lebih dilibatkan siswa kepada aktivitas-aktivitas yang membentuk karakter Maka penilaiannya itu juga bukan penilaian bersifat kognitif Tapi penilaian autentik, penilaian yang secara langsung Jadi anak ini kalau sekolah datang jam berapa? Nah itu kan praktek disiplin Ya kan gitu Anak ini kalau ngerjakan soal Suka nyontek apa tidak nah Ini praktek kejujuran Anak ini kalau lihat temannya Kesusahan suka membantu atau tidak nah Ini praktek tolong menolong Jadi ini pak sekarang Dan ini yang kemudian dinilai sekarang Ini yang disebut sebagai Authentic assessment Penilaian yang original Yang dilihat langsung Jadi mungkin itu Pak, jadi perlukan model Pak itu ya, modeling gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa membuat satu piloting project gitu ya. Ini model dagang Rasulullah nih kayak apa begitu ya, modelingnya itu. Masyarakat Madinah itu sebenarnya model Pak. Karena Madinah itu bukan isim alami kalau di dalam ilmu nahu tetapi lebih pada kualitas sebenarnya. Madinah itu lebih kata tamadun, tamadun itu sivilis. Lebih pada bagaimana praktek nilai-nilai kejujuran, tolong menolong, disiplin, menghargai sesama, itu dipraktekkan. Nah praktek itulah kemudian menjadi peradaban. Maka negaranya itu disebut Madinah. Jadi sebenarnya sudah ada ini, modelingnya sudah ada ya. Kalau di Jawa itu dulu, sebenarnya juga para wali dulu ya, para tokoh masyarakat. Kalau di Jogja itu, itu ada desa kauman ya, desa kauman. Desa kauman itu kan ada masjid, ada alun-alun, ada tempat pemukiman dan lain-lain. Dan desanya itu begitu teratur. Dan kalau masuk ke desa itu, itu ada tulisan, ada Gapura. Gapura itu sebenarnya dari bahasa Arab, Gopuro. Gopura itu ampunan Pak. Jadi orang yang masuk ke desa itu saja, sudah harus melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. gitu Jadi ada sebenarnya piloting project itu ada sebenarnya itu. Yang dulu dibikin oleh para ulama ya. Itu desa kauman itu. Jadi satu, satu profile, dari satu model masyarakat sebagai sosial community lah ya. Masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Ini contoh gitu. Jadi menurut hemat saya satu pengembangan wawasan tentu ini untuk kaum intelektualnya kira-kira ya. Untuk level masyarakatnya itu adalah dituangkan dalam model-model, contoh-contoh konkret ya. Bil hikmah wal mauizatil hasanah wajah diluhum Ahsan ini untuk kelas pemikirnya lah untuk masyarakatnya itu mauzo Hasan itu kira-kira itu Pak dan sekarang ini yang saya katakan mulai diaplikasi dalam bidang pendidikan jadi praktek-praktek ini yang demikian Pak terima kasih ya cukup sesi tanya jawab selanjutnya doa kepada penceramah kami persilahkan Kita baca doa ya. Marilah kita awali dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Alhamdai wa fi ni'amahu yukabim azidah. Ia robbana lakalham, kama yang bagili jalali wazikal karim, wazimin sultanim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad. Allahumma gfirlana zunubana, waliwalidina, warahamhum, kama rubawna sigara. Allahumma hablana min azwazina, wazurriyatina qurra ta'ayun waj'alna lilmuttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa ilam lana wa lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka Alhamdulillah telah selesai rangka, rangkaian acara kita pagi ini mudah-mudahan bermanfaat mari kita tutup dengan